Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyalau la an hadana Allah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu lasyari la. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu salallahu alaihi wa ala ahlihi wa ashabih wasallama tasliman mazidah wa baad. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Karang, Bekasi, yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain. Para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas kitab A'malul Qulub atau Amalan-Amalan Hati. Sebelum kita membahas apa itu Amalan Hati, kita akan bahas dulu tentang pentingnya hati bagi kehidupan manusia Karena hati adalah inti dari uh, diri manusia Apa yang dilakukan oleh anggota badan Itu sangat tergantung kepada kondisi hati Karena itu memperbaiki hati Sesuatu yang terpenting Dibanding memperbaiki bagian manapun dari tubuh kita. Memperbaiki wajah penting. Memperbaiki bagian otot-otot e, tangan, kaki, perut penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kondisi hati. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ada beberapa poin yang harus dilakukan. Pertama, at-tawajjuhul khalis lillah ta'ala bihaitsu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi wa ma'budih wa khaliqihi Pertama memfokuskan Seluruh perhatian Kepada Allah Dalam bentuk Hatinya itu Tidak terkait Kepada sesuatu pun Kecuali Hanya terkait kepada Allah Sebagai Rab baginya Sebagai sesembahannya Dan sebagai Penciptanya Ketika Hati terkaitnya kepada sesama makhluk, apapun makhluk itu, baik batu, orang, lelaki, wanita, kendaraan, kekayaan, pangkat, atau yang lain-lain, maka semua itu akan menjadi azab bagi orang tersebut. Dunia tempat terkaitnya hati kita akan menjadi azab Dia akan stres dengan dunia yang hatinya terkait terhadap dunia tersebut Baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan yang sekarang sedang marak diburu banyak orang ya Karena sebentar lagi akan Pemilu untuk semua level ya Itu akan menjadi sumber Masalah Penyebab stres dan depresi Orang-orang yang memburunya Karena semua itu menjadi tambatan bagi hatinya Orientasi dari hidupnya itu kalau hatinya terkaitnya dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan hati ini. Dan telah menyusun seluruh organ pembentuk hati dengan susunan sedemikian rupa. Yang menyebabkan hati ini tidak akan bisa maslahat. Tidak akan sehat. Tidak akan baik, kecuali hanya bila terkait dengan penciptanya dan pengaturnya. Yang menciptakan hati kita Allah. Yang mengatur hati kita Allah. Hati kita dibahagiakan atau dimenderitakan. Dilapangkan atau disumpekan diberi hidayah atau disesatkan itu semuanya oleh Allah. Allah yang ngatur. Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi ar-rahman qaqal birrajulil wahid yuqallibu kaifa yasha." Hati semua bani Adam, hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Makanya dalam hadis yang masyhur, salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mukallibal, wulub thabit kalbi aladinik wahyat, yang membolak-balikan hati, yang mengatur hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi yang menciptakan hati Allah, yang mengatur membolak balikan hati adalah Allah. Dan Allah sudah mendesain hati sedemikian rupa, sehingga hati ini tidak akan benar, tidak akan sehat, tidak akan maslahat, kecuali terkaitnya itu dengan sang pengatur hati. Ketika hati terkait dengan selain Allah, terkaitnya itu tertambatnya itu kepada dunia, kepada makhluk, kepada harta, kepada pangkat jabatan, maka semua yang menjadi tambatan hatinya selain Allah akan menjadi azab baginya. Berkata Mu'alif faidha ta'alluka bi qayri la tu azab bi hada ta'alluka. Kalau hati itu terkait dengan selain Allah Maka hati itu akan diadab dengan apa yang menjadi tambatan hatinya Oleh karena itu kita dapati banyak orang memburu dunia Dan dunia yang diburu dapat Memburu harta dapat, hartanya melimpah Memburu pangkat, jabatan, kekuasaan dapat tapi kehidupannya hatinya malah sumpek, hatinya malah sempit, hatinya malah tertekan, depresi, stres. Itu orang-orang kaya yang uangnya tekan, terjunan, jangan disangka mereka bahagia dengan hartanya. Itu orang yang memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi. Jangan disangka mereka bahagia dengan pangkat dan kekuasaan. Stres. Coba kalau umpah ada debat-debat politik di TV. Lihat orang orangnya Bermusuhan kan? Sering ejek. Buka aja umpah mainnya internet. Ejekan, saling lontar Ejekan, lontar Bulian, saling melempar Tuduhan, itu mewarnai Berita itu Korban yang diejeknya Tenang apa tidak Kebayang gak bisa tidur atau. Kebayang Tidak bisa tenang Setiap detik dia gak mau baca berita Khawatir Isi beritanya Mengejek dia Kan gitu ya Nah, jadi seperti itulah tambatan hati selain Allah akan menjadi azab bagi orang tersebut. Berdasarkan hal itulah maka satu-satunya hal yang membuat hati tenang, hati tentram, hati lapang adalah menambatkan hati hanya kepada Allah azza wa jalla sehingga dikatakan fata'alluqul qalbi billah wallazi yuslihu wa ta'alluquhu bighairihi minal makhluqat yufsiduhu mengaitkan hati hanya kepada Allah akan memperbaiki kondisi hati menyehatkan hati dan mengaitkan hati kepada makhluk manapun kepada selain Allah itu akan merusak hati berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala kulla mazdada al-qalbu hubban lillah Izda dah luh ambu dia tuh, wakulam azda dah luh ambu dia tan, izda amma siwa, walqalb fakir bizzat ila Allah min wajhin. Kata Syekhul Islam setiap kali hati bertambah rasa cintanya kepada Allah. Akan bertambahlah penghambaan orang itu kepada Allah. Kalau penghambaan orang itu kepada Allah bertambah, maka Allah pun akan menambah cinta orang itu kepada Allah dan menambah kecintaan Allah kepada dia. Cinta itu bila dipupuk dengan ibadah, semakin memperbesar kadar cinta dia kepada Allah. Dipupuknya dengan ibadah dan amal soleh, dia cinta kepada Allah. Diaplikasikan cinta itu dalam bentuk ibadah dan amal soleh, cintanya kepada Allah tambah-tambah gede, berkembang. Otomatis kecintaan Allah kepada dia juga nambah. Kalau Allah Menambah kecintaannya kepada hamba. Menambah juga pemberiannya kepada hamba. Dan hati ini sangat-sangat butuh kepada Allah SWT dari dua segi. Segi pertama disebut min jihatil ibadah. Dari segi ibadah, hati jiwa butuh ibadah. Karena nanti dijelaskan Ibadah Amal Soleh itu Nutrisi, konsumsi Vitamin Bagi jiwa yang Sangat dibutuhkan Seperti Badan Butuh nutrisi, butuh konsumsi Butuh suplemen vitamin Kalau apa yang dibutuhkan Oleh badan ini Dipenuhi dia akan sehat, akan kuat Kalau enggak Lemah, sakit Mati Itu badan Nah kalau badan Konsumsinya makanan Makanan-makanan yang sehat Sayur, buah, protein Hindarkan makanan yang Merusak seperti Balalala Pisang goreng kopi sama gula gitu ya. Kopi sasetan. Merusak tubuh enak sih, tapi merusak tubuh. Hindarkan. Punten kalau ada tukang balabala. -bala <laughs> jiwa juga begitu, konsumsi jiwa apa? Ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat loh. Quran sunnah. Konsumsi jiwa adalah zikir. Konsumsi jiwa adalah Ibadah dan amal sore. Itu yang menutrisi hati. sehingga hati sehat, kuat. Wa ya. min jihadil isti'anah wa tawakkul. Dan kedua, yang dibutuhkan oleh jiwa selain ibadah adalah isti'anah dan tawakkul. Istianah itu minta bantuan Minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi Dan tawakal kepada Allah Dua itu tuh yang dibutuhkan oleh jiwa Maka falqalbu la yasluhu wa la yuflihu wa la yatadhu wa la yasurru wa la yatibu wa la yaskunu wala bi ibadati rabbih wa hubbihi wal maka hati tidak akan maslahah tidak akan benar tidak akan bahagia tidak akan merasakan kelezatan tidak akan merasakan ketenangan tidak akan merasakan kenyamanan Kecuali hanya dengan ibadah kepada Allah, mencintai Allah dan taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara seperti itu, hati bisa bahagia, bisa tenang, bisa nyaman, bisa merasakan kelezatan dan bisa merasakan kebahagiaan. Walau hasolalahu kullu ma yataddu bihi minal makhlukat, lam yatma'inna wa lam yaskun. Idh fihi faqrun dhatiun ila rabbihi. Min haythuh wa ma'buduhu wa ma'hbubuhu wa matlubuhu. Wabithalik, yahsulu lahul farah wassurur, walladhat wa nirmah, wassukun wa tu'maninah. Kalau tadi dijelaskan yang akan membuat hati hanya ibadah kepada Allah, amal soleh, tobat, mencintai, tapi kok ada orang yang hatinya merasa senang dengan hiburan, dengan nyanyian, dengan lawakan, dengan hurah-hura, -hura. ada yang merasa terhibur dengan itu, merasa senang, bahagia, ya ada. Tapi dikatakan, kalau hati merasakan kelezatan dari makhluk, termasuk dari hiburan orang lain bagi kita, hiburannya nyanyian, musik, lawakan, gitu kan. Ada kan yang merasa terhibur? Maka itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan semu. Dia tidak akan bahagia Tidak akan tenang Tidak akan tentram. Tapi itu adalah Ketenangan ketentraman Kesenangan sesaat Yang semakin merusak Sama dengan Heroin narkoba Orang yang Mengkonsumsi narkoba Tenang tidak Tenang Happy fly dia bagi dia, merasakan ketenangan saat itu. Bagi orang lain, melihat ini orang gila. Coba orang yang mabuk, mungkin yang mabuknya senang. Yang narkoba, yang mengkonsumsi narkobanya kelihatan senang, happy sesaat. Tapi apa yang terjadi? Badannya rusak. Fisiknya bagian dalam rusak, ketagihan. Jiwanya, mentalnya, pikirannya rusak kan gitu setelah efek dari narkobanya hilang dia stres dia depresi dia tertekan kan gitu ya nah seperti itulah kesenangan ketenangan yang didapat selain dari Allah azza wajalla jadi hati ini sangat butuh kepada Allah karena dialah sesembahannya Dialah penciptanya, dialah pengeta, pengaturnya, dan dengan dialah kebahagiaan yang hakiki ini bisa dirasakan. Ikhwan pun terus maju, maju yang belakang, maju, biar yang agak terlambat bisa dapat space tempat. Akhwat juga maju, rapat rapatnya apa? -apa. Oleh karena itu barakallahu fikum. Syukran. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "Wa fil qalbi sya'atsun la yalumu illa al-iqbalu ala Allah. Wa fihi wahshatun la yuziluha illa al-unsu bihi fi khalwatihi." وفيه هزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته أريفته وصدق بما أريفته وصدق مآمالته وفيه قلق لا يسكنه إلا إلا الازدحام عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حشرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونحه وقضائه و الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه وفيه فاقه لا يسدده إلا محبته والإنابة إليه ودعوة ذكره وصدق الإخلاص له. Kata Imam Al Quayim hati itu bisa berdebu kotor. Debunya ini, kotorannya, kotoran dari hati ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menghadap kepada Allah. Hati bisa merasa kesepian. Rasa kesepian ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berkhaluat, bermunajat hanya kepada Allah. Hati bisa bersedih, berduka. Tidak bisa kesedihannya dihilangkan kecuali dengan kebahagiaan dengan cara mengenal Allah dan bermuamalah secara benar dengan Allah hati juga merasakan keresahan -ke keresahan ini tidak bisa ditenangkan kecuali hanya dengan berdialog berkomunikasi dengan Allah dan hati juga bisa berkobar Uh, apa namanya hasarat dengan banyak penyesalan Api penyesalan Tidak akan bisa api ini dipadamkan kecuali dengan perasaan ridu kepada perintah Allah Kepada larangannya dan kepada ketetapannya Hati juga memiliki cita-cita yang kuat Keinginan yang sangat mendesak yang tidak bisa cita-cita dan keinginan ini terhenti kecuali hanya dengan meraih ridho Allah Azza Wajalla dan hati juga memiliki kebutuhan kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi kecuali dengan mencintai Allah inabah kepada Allah selalu berzikir kepada Allah dan ikhlas secara benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara pertama memperbaiki hati, fokus kepada Allah, kaitkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Cita-citakan hidup kita hanya untuk bisa berbahagia di akhirat, karena itulah yang Allah inginkan, jangan mencita-citakan hidup untuk bahagia hanya di dunia sesuatu. Hanya di dunia saja Dunia hanya sementara Setelah kebahagiaan dunia terakhir Mati kita Tinggal Nasib setelah kematian itu Yang harus kita lebih fokus Untuk menjadi cita-cita agar bahagia Di alam kubur apalagi di akhirat Inilah kiat pertama Memperbaiki hati Fokuskan Kaitkan hati kita Hanya kepada Allah Orientasikan hidup Kita hanya untuk Kebahagiaan di akhir Bukan dunia Yang kaitkan kita dengan Kepentingan dunia ya Hati kita terlalu berharga Untuk dikaitkan Kepada dunia yang hina Enggak Kaitkan hati kita yang berharga ini dengan suatu yang lebih berharga Itu akhirat Kedua Cara memperbaiki hati Yang kedua adalah Isti'malul qalbi Fima khuliqalah Kedua menggunakan atau Memfungsikan hati Sesuai dengan peruntukannya Sesuai dengan untuk Apa hati itu diciptakan akan. Untuk apa hati ini Allah ciptakan Apa fungsi hati <tuh> Tidak tahu kan Kalau fungsi telinga mendengar Fungsi mata melihat Fungsi lisan berbicara mengungkapkan isi hati Fungsi, fungsi tangan memegang memukul macam-macam Fungsi kaki melangkah kita tahu, sekarang apa fungsi hati? Fungsikan hati sesuai dengan untuk apa Allah menciptakan hati itu. Berkata mu'allif, Hadal qalbu khuliqa liyakuna abdan billah. Khuliqa liyakmal a'malan jalilah. Iyal amalul qalbiyah as-salihah. Faidah usgila biyakirihah tuhkan daru wafasadahaluhu hati ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba bagi Allah hati ini diciptakan agar mengamalkan amal-amal agung dan mulia yaitu amalan-amalan hati yang lurus. Apabila hati disibukkan dengan selain fungsinya, hati itu akan kotor dan rusak. Umpamanya tangan dipakai untuk memegang, ya, memberi, melakukan banyak hal. Tapi kita gunakan bukan sesuai untuk peruntukannya. Harusnya umpamanya untuk mengambil, memegang itu. Kita pakai untuk berjalan. Rusak ini tangan. Sekali dua kali tidak bisa. Lama-lama bisa juga. Tapi terlalu berat bebannya kan. Nggak ada orang yang bisa berjalan dengan tangan sejauh sekian kilometer gitu. Kalau kaki bisa. Karena tidak untuk itu tangan di di diciptakan. ya. Nah. Hati juga begitu. Jadi. Kalau hati disibukkan dengan pekerjaan lain yang bukan peruntukan, hati itu kotor dan rusak. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata beliau, "Thumma inna Allah taala khalq al qalb al il insan yaalmu bihi al asyaa, kama khalqalahul ayn ya robihi al asyaa, wal adun yasma bihi asyaa." Wakdalikah syair al-aqda al-batinah wa al-zaahirah. Kata ibn Daimah. Kemudian Allah menciptakan hati bagi manusia untuk apa? Hati digunakan untuk mengetahui, memahami segala sesuatu. Pernah kan saya katakan, hati itu adalah akal. Hati itu sinonim dengan akal. Untuk apa? Fungsinya akal itu untuk memahami, mengetahui, berfikir. Itulah hati. Allah menyatakan, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins, lahum kulubun la yafqahuna biha." Kami akan penuhi neraka jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia jin manusia yang bagaimana yang akan memenuhi neraka lahum kulubun layafqahu nabiha mereka punya hati tapi hati layafqahu nabiha tidak dipakai untuk memahami di fungsi hati memahami afalahum kulubun layakilu nabiha bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk berfikir layakilu nabiha hati tidak digunakan untuk berfikir Akhirnya masuk neraka karena hal itu. Jadi hati fungsinya berfikir. Hati fungsinya memahami. Dan itulah akal. Makanya ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan salah satu ayat dalam surah Qaf Inna fi dhalika liman kana lahu kalbun Ay aqlun dalam hal yang demikian ada pelajaran. Bagi orang-orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Hati itu sinonim dengan akal. Hati itu untuk memahami, untuk berfikir, untuk mengetahui. Itu fungsi hati. Makanya berkata syekhul Islam, Inna allaha khalaqalqalbali khalaqal linsan liya'lama bihil asya'a. Allah menciptakan hati bagi manusia Agar dia mengetahui segala sesuatu dengan hati itu Sebagaimana Allah menciptakan mata bagi manusia Agar dia bisa melihat segala sesuatu Menciptakan telinga bagi manusia Agar dia bisa mendengar segala sesuatu Dan demikianlah seluruh anggota badan yang lain jadi dari sini kita mengetahui Allah menciptakan hati untuk berfikir, untuk memahami, untuk mengetahui. Faidahs tuh bilal insan, faidahs ta malal insan al undwa fi makhdikalah wa'inda li ajli fa dalikal hu al hakul qaim wal adul ladi qamat bihi sammawat wal ad wa kana dalikah khairan wa solahan li dalikal wa idaanan li rabbihī wa solahan wa solahan li syai'in ladistumila fi wa dzalikal insanu solihu wa huwa alladzii wa ulaiika 'ala hudamin rabbihim wa ulaiikahumul muflihun bila seorang manusia menggunakan anggota badannya sesuai dengan fungsinya sesuai dengan untuk apa anggota badan itu diciptakan maka itulah kebenaran yang tegak keadilan yang menyebabkan berdiri tegaknya langit dan bumi dan itu akan baik dan maslahat bagi anggota badan tersebut meraih ridho Allah subhanahu wa taala ya dan itulah manusia soleh yang keadaannya istiqamah. Manusia yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 5, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika Mereka lah orang-orang yang sudah berada di atas petunjuk Allah dan mereka akan bahagia. Kenapa? Sebab semua anggota badan berfungsi difungsikan sebagaimana mestinya. Termasuk hati. Hati digunakan untuk berfikir memahami mengetahui ya sebaliknya wa idalam yustamalil anzu fi hakhi bal turik bal qolan fa dalikah usranun wa sahibuhu magnu magbudun magmunun Wahai! Jika kamu berbuat salah dalam berbeda pendapat dengan orang lain, maka kamu telah berbuat salah, dan itu adalah kekal. Dan orang yang apabila anggota badan tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dibiarkan nganggur, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dia rugi Dan orang yang memilikinya magbun Magbun itu orang yang uh, Tidak mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya Dia rugi Itu kalau dia meng, tidak menggunakan Sesuai dengan fungsinya sama dengan umpamanya kita punya motor, punya mobil untuk dikendarai. Tapi dibeli, disimpan, dielapan, hongko. Ditatap, diusap, ditinggali, gitu. Disebut mobil deleh. Deleh itu melihat. Gak pernah dinaikin, gak pernah dipakai. Untuk apa? Wazir, ya? Nah, Tapi sebaliknya, bila anggota badan digunakan tapi menyelisihi fungsi yang sebenarnya maka orang itu sesat, binasa, pemiliknya termasuk orang yang mengganti nikmat Allah merubah nikmat Allah menjadi kekufuran kalau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya tadi Nah demikian juga termasuk hati untuk memahami, untuk mengetahui, untuk berpikir Tapi tidak digunakan untuk itu, tapi untuk yang lain Itulah orang sesat, orang binasa dan dianggap merubah nikmat Allah menjadi kekufuran Dan Raja bagi seluruh anggota badan bahkan seluruh tubuh manusia adalah hati, jiwa Kita disebut manusia karena hatinya, karena jiwanya, karena ruhnya Kalau ruh ini sudah lepas dari diri kita, kita tidak lagi disebut manusia Tapi disebut bangkai Sudah itu mah kuburkan saja, enggak apa namanya enggak layak lagi disebut manusia dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Kalau ruhnya sudah tidak ada. Nah, hati itu raja. Bagi manusia kita disebut manusia karena ada hati. Wa idza wa id qad al-qalbu li ayya alama bih Fatawajuh Nahl Al Asha ibtiqual ilmi biah, hua al fikr wa al nazar. Kalau hati diciptakan untuk mengetahui, maka memfungsikan hati untuk meraih ilmu dengan cara berfikir, dengan cara menelaah memahami, sebagaimana umpat telinga digunakan untuk mendengar. Penjelasan, penerangan yang manfaat Mata digunakan untuk melihat Tapi yang dilihatnya dipilih Hanya yang bermanfaat bagi tubuh Bagi mata umpamanya Kita gak berani menggunakan mata menatap matahari Akan rusak ya enggak? Kita gak akan berani walaupun banyak nih Membaca buku atau apa dalam penerangan yang kurang, remang-remang Kita gak akan berani, walaupun banyak juga Buka HP di kamar digelapkan Akan merusak mata enggak? Iya Ada yang melakukan ini? Banyak Banyak apa semua? <gelasih> banyak <tuk> Kalau saya gak berani kalau mau buka HP terangkan cek. Katanya gitu Kalau enggak mata ini rusak Bisa minus banyaknya anak-anak Yang kecil sudah minus Itu mungkin karena baca uh, Dalam Ruangan gelap Atau kasih HP digelapkan Kan enaknya HP nyala tapi itu merusak ya. Jadi Dihindarkan Melihat hal-hal yang merusak mata Ada debu kita merem Gak bisa melek Karena bisa kemasukan debu Demikian juga telinga Tidak mau kita gunakan untuk mendengar Suara yang sangat keras yang bisa merusak Dan seterusnya ya. Demikian juga hati Hati harus digunakan Untuk Berfikir, memahami, mempelajari, mengetahui hal yang pasti bermanfaat bagi hati Yaitu ilmu Yaitu penjelasan Quran Sunnah Yaitu berzikir Yaitu beramal soleh, beribadah Dengan itu hati menjadi sehat dan kuat Tapi kalau hati digunakan untuk hal-hal yang merusak Hati digunakan untuk memikirkan hal-hal yang bikin dosa, maksiat, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, maka hati ini akan rusak. Sama dengan orang ya, dia butuh makan, tapi yang dimakan itu sembarangan. Makan gula, makan gorengan-gorengan, ya. Makan, makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepung. Makan juga umpamanya eh, yang tinggi kalori, rendah serat, rendah juga protein gitu. Apa yang terjadi? Berat badan naik, kadar gula dalam darah meningkat, jadi kena diabetes. Kolesterol numpuk, asam urat juga tinggi gitu ya. Tensi juga tinggi, wah kalau sudah begitu mah. Itu badan sudah tidak sehat lagi. Maka dipilih tuh yang kita makan itu. Hanya yang menyehatkan badan. Jangan mengejar enak. Yang enak biasanya merusak ya. Boleh makan daging kambing? Uh, sangat dianjurkan. Kemarin saya berobat ke dokter-kata dokter. Di dalam daging kambing itu daging terbaik dibanding sapi, ayam, unta dan seterusnya. Makanya para nabi semuanya mengembalakan kambing. Para nabi suka kambing. Kurban dianjurkan kambing. Nabi Ismail disembelih gantinya oleh? Kambing bukan sapi. Dalam kambing kata Imam Ibn Qayyim dalam Al-Kitab At-Tibun Nabawi mengandung lebih dari 270 sekian obat yang bermanfaat bagi manusia. Itu daging terbaik itu kambing. Bukan sapi, bukan ayam, bukan unta kambing. Silakan makan. Jangan khawatir darah tinggi. Jangan khawatir kolesterol. Jangan khawatir asam urat. Jangan khawatir tensinya naik ya. Asal ada asalnya, ngolahnya yang benar. Jangan disambur santan ya, jadi gulai enak enak. Tapi santannya yang berbahaya. Jangan lemaknya yang dimakan, gajihnya ditusukan sate, enak kan? Belok belok gitu ya. Itu yang berbahaya. Dagingnya yang murni bagus. Nah. Kalau umpamanya kita hanya mengkonsumsi makanan sehat, seratnya tinggi, kalorinya rendah, nutrisi vitaminnya cukup, karbonnya tidak berlebihan, maka tumbuh badan kita menjadi sehat. Seperti itulah hati. Berkata, Muallif: Fasualahu al-Qalbi wa haqquhu wal-ladhi min Ajlihi. هو أن يأقل الأشياء لا أقول أي يعلمها فقط فقد يعلم الأشياء من لا يكون عقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه wa ya'eehi wa yuthabbitu qalbihi fayakunu waqta alhajati ilayhi ghanian amaluhu qawlahu wa batinuhu zahira wadhālika huwa alladhi utiya alhikmah wa may yutal sehat dan maslahatnya hati yang apa namanya Memang hati diciptakan agar sehat adalah dengan cara berpikir tentang segala sesuatu. Tapi segala sesuatu hanya yang baik, yang bermanfaat. Aku tidak berkata hanya mengetahui saja. Enggak. Sebab kadang-kadang mengetahui sesuatu tapi tidak faham dan lalai dari isinya, dari maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah Memikirkan sesuatu Dia ikat Dia tetapkan di dalam hati Dia yakini Dalam hati Dia aplikasikan Sehingga Amalnya sesuai dengan Perbuatannya Zohirnya selaras dengan Baltinnya Dan itulah orang yang sudah Diberi hikmah Jadi ada beberapa Cara memberi konsumsi bagi hati Harus diperhatikan Pertama Apa yang diberikan itu harus yang baik, yang bermanfaat Jangan racun Jangan enak tapi merusak Seperti gorengan kalau bagi badan Seperti kopi sasetan bagi badan Enak tidak? Enak tapi merusak loh Nah Jiwa juga begitu, yang diberikan harus yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat bagi jiwa adalah apa yang Allah turunkan berupa wahyu. Quran sunnah itu konsumsi pokok bagi jiwa. Pelajari itu, saya sudah pernah jelaskan, lakukan tujuh hal kepada Quran sunnah, hati dijamin akan sehat dan kuat tujuh hal itu meyakini, mengimani Quran Sunnah itu benar. Kedua, membacanya. Ketiga, menghafalkannya. Membaca itu baik faham artinya atau tidak itu sudah berpahala. Jadi ketiga, menghafalkannya. Keempat, mengajarkannya. Kelima, mengamalkannya. Jadi pertama mengimani meyakini, kedua membaca, ketiga menghafalkan, keempat mengajarkan. Yang kelimanya mengamalkan. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keenamnya mendakwahkannya, yang ketujuhnya membelaannya. Kalau ada yang akan menghinakannya atau merusaknya atau merubahnya, kita bela. Tujuh sikap kepada Quran Sunnah bila dilakukan itu hak menjadi konsumsi, nutrisi, vitamin bagi hati yang akan menyehatkan hati. Membuat hati hidup dalam kondisi sehat dan maslahat. Nah, jadi fahami terus tetapkan di dalam hati. Ikat dengan cara mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah. Hikmah itu kan ilmu. Tapi tidak sekedar ilmu. Ilmu yang diyakini, diaplikasikan, diajarkan dan dibela. Allah berfirman tentang orang seperti dalam surah Al-Baqarah 269, Wamayu tal hikmeta fakad utia khairan kathirah. Siapa orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah berarti dia sudah diberi kebaikan yang sangat banyak. Inilah cara kedua untuk memperbaiki hati. Cara pertama kaitkan hati dengan Allah, kaitkan hati terhadap akhirat, orientasikan hidup ini untuk mengejar akhirat. Yang keduanya yang barusan gunakan hati sesuai dengan fungsinya sesuai dengan untuk apa hati ini diciptakan? Ternyata hati diciptakan oleh Allah untuk belajar, untuk memahami, untuk berpikir, untuk mengetahui segala hal yang bermanfaat bagi kita. Itu yang kedua. Ketiga, ini mulai aplikatif nih. Al amalus soliha, al zahirah wal batinah min al wajibat wal mustahabat. Cara memperbaiki hati yang ketiga adalah melakukan amal soleh, baik amal soleh yang zahir ataupun yang batin, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amal dhuhir, amal batin, ini bisa memperbaiki hati. Gimana cara kerjanya? Nanti diterangkan. Berkata Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, beliau jelaskan ini dalam kitab Madarij Salikin dengan mengutip sebuah riwayat dari Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya maksudnya Hilyatul Aulia. Kata Imam al-qayyim wa qad ja'al Allah subhanahu lil wa ta'at atharan mahbubatan ladhidatan thayyibatan. Lelutnya faru lelutil Masyih bi adzafin muzaafah, la nisbatalah ilaiha. Kata Imam Yulqim, Allah Subhanahuwataala telah menjadikan kebaikan dan taat itu memiliki asar. Asar itu dampak atau efek. Apa asar atau dampak asar dampak efek yang nikmat yang baik yang lezat kelezatan dari kebaikan itu melebihi lezatnya bermaksiat berlipat-lipat orang melakukan maksiat senang karena senang ke maksiatan lebih banyak Penggemarnya, walaupun harus keluar uang. Untuk bermaksiat perlu biaya? Ya perlu, malah lebih mahal. Mabuk, itu mahal. loh Satu botol bisa jutaan. Cikopi mah cuma 3 ribu. 2 ribu bisa. Ya. Demikian judi. Juga judi mahal. Itu bisa meliharaan habis sekali masang. Zina, apa lagi? Dengar-dengar berapa? 80 jutanya. Demikian juga maksiat lain mahal. Tapi kenapa orang banyak? Karena di sana ada kelezatan. Tapi nikmat lezatnya kebaikan jauh berlipat dibanding kenikmatan bermaksiat. Tidak bisa dibandingkan. Bagi orang-orang yang sudah menghayatinya. Apa sih kenikmatan dari amal soleh? Berkata Ibnu Abbas, sholli alaihuma. Coba perhatikan dan rasakan, buktikan dalam kehidupan keseharian bener enggak? Bila perlu perkataan Ibnu Abbas ini catat abadikan. Hari ini saya di WhatsApp sudah membuat status mengutip perkataan Ibnu Abbas ini. Siapa, siapa yang punya kontak saya pasti muncul status saya di dia. Berkata Ibn Abbas innal hasanati nuran fil qalbi wa fil wajhi wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fir rizqi wa mahabbatan fi qurbil walisai'ah sawa dan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan qulubil khalqi kada ibn Abbas sesungguhnya kebaikan melahirkan cahaya di dalam hati membikin cerah di wajah memberi kekuatan pada badan memberi tambahan pada rizq dan melahirkan rasa cinta dalam hati sesama makhluk orang lain tidak hanya manusia malaikat, cinta, bahkan binatang tiba-tiba suka kepada orang yang berbuat kebaikan itu dampak dari kebaikan pertama Hati terangin, percaya cahaya dalam hati, kedua cerah di wajah, ketiga kekuatan dalam badan, keempat tambahan rizki, kelima dicintai oleh sesama makhluk. Lima dampak bagi kebaikan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tapi saya kok tadi berbuat kebaikan, tetap aja wajah saya rumek. Tetap saja hati saya tidak terterangi Atau baru sekali Coba lakukan banyak kebaikan Berulang Terus menerus setiap detik Baru terasa dampaknya Lima dampak Dari kebaikan Wali sayi'ah Ada pun keburukan Maksudnya perbuatan buruk Dosa maksiat Melahirkan hitam di wajah Kegelapan di dalam hati loyo kelemahan dalam badan Kurang dalam hal rizki Dan ketidaksukaan hati orang lain, makhluk lain kepada kita Sebaliknya dari yang tadi ya Dari sini kita bisa melihat dampak Melakukan amal baik, amal soleh bagi hati kita. Baik amal soleh yang zahir ataupun yang batin, Yang wajib termasuk juga yang sunnah-sunnahnya. Maka lakukan banyak kebaikan. Lihat dan rasakan dampaknya bagi jiwa kita. Jiwa kita akan lebih bersih, akan lebih uh, suci daripada sebelumnya. Di bagian lain, Imam Ibn Qayyim menjelaskan bagaimana cara kerja amal soleh dalam memperbaiki hati. Pertama, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu menghapus dosa. Innal Hasanati Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Amal soleh menghapus dosa itu pertama dan dengan terhapusnya dosa kekotoran jiwa ini berkurang kalal bal ala qulubihim ma'kanu yaksibun kata Allah kalangga bal rona bahkan itu ron ron itu noda kotoran dalam jiwa Benar, anakku lebih dalam hati mereka. Maka dia ekshibun karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Setiap dosa melahirkan noda, kekotoran dalam jiwa. Maka dengan terhapusnya dosa, karena melakukan amal soleh, kotoran ini berkurang. Semakin sering melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan, semakin banyak kotoran yang gugur dari hati kita. Dan ini akan memperbaiki keadaan hati. Ini yang pertama. Kenapa amal soleh bisa memperbaiki hati? Yang kedua, amal soleh itu mengundang turunnya hidayah kepada kita. Hidayah untuk beramal soleh berikutnya. Itu kalau amal sholahnya diterima oleh Allah wa SWT. Allah kasih balasan kontan di dunia. Salah satu balasan kontan itu hidayah. Dengan hidayah ini dia bertobat, istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan lain. Semakin terbersihkan dia dari dosa. Dari kotoran hati. Semakin terperbaiki dia. Ini yang kedua. Ketiga... Orang yang beramal soleh terkena doa dari makhluk lain. Doa dari para malaikat. Doa dari sesama makhluk. Kita sering tidak berdoa untuk kepentingan umum? Ya. Para khutib di setiap Jumatan, di akhir khutbah kedua selalu berdoa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai hum wal amwat dimintakan ampunan untuk oleh semua khatib berjumlah jutaan tuh di seluruh dunia ya belum lagi ada orang per individu berdoa dengan doa seperti itu untuk kepentingan kaum muslimin di antaranya umma rabbana fir lana wa li ikhwanina bil iman itu didoakan dan terutama di dalam salat orang yang beriman beramal soleh selalu didoakan dalam tahiyat apa doanya setelah syahadat ya as-salat tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tahiyatul lillah was salawatu wassalamu Semoga keselamatan terlimpah kepada kita Dan kepada semua hamba yang soleh Terkena Selamat dari apa? Selamat dari semua keburukan lahir batin Dunia akhirat, dunia ataupun agama Orang yang soleh itu terkena doa Setiap orang yang solat Didoakan kebaikan-kebaikan apa akibatnya? Akibatnya dua. Pertama, dosanya digugurkan. Kedua, setelah digugurkan dosanya, isi dari doa itu yang dikabulkan, tertunaikan Allah selamatkan orang soleh itu dari semua keburukan wa ala soleh, maknanya semoga keselamatan dari semua keburukan terlimpah kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Belum para malaikat pemikul arus. Sambil memikul arus. Sambil mendoakan orang-orang beriman beramal soleh. Agar diampuni dosanya. Agar diselamatkan dari api neraka. Agar dimasukkan ke dalam surga aden yang banyak mengalir sungai-sungai di di di bawahnya. Itu para malaikat pemikul arus. Itu mendoakan dengan doa seperti itu. Marusia mendoakan secara umum untuk kaum muslimin. Tapi lebih khususkan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang melakukan amal soleh. Zohir atau batin memiliki banyak keuntungan. Tak heran dampaknya lihat. Tadi dikatakan orang yang melakukan amal soleh kebaikan. Itu akan melahirkan cahaya dalam hati, kecerahan dalam wajah, kekuatan dalam badan, tambahan terhadap rizki, dan dicintai dalam hati sesama makhluk. Itulah poin ketiga cara memperbaiki hati. Jadi pertama kaitkan hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kedua gunakan hati Sesuai dengan fungsinya Yaitu memahami Belajarlah inti Belajar agamanya yang pertama soal Kesal di hati yang menjengkelkan Cuma Sikap yang terbaik Tahan Jangan dilampiaskan Sekalipun kita mampu Melampiaskannya Inilah yang disebut dengan Memberi maaf Allah mengaitkan memberi maaf Dengan berbuat toleran Faliyakfu waliyasmahu Yuk belanja di TSmart. Dengan belanja di TSmart, anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Doa agar diteguhkan hati dalam ketaatan. Ya Muqallibal Qulub Thabit Qalbi Ala Dinik Wahai Zat Yang maha membolak-balikan hati Teguhkanlah hatiku Di atas agamamu Hadis, Riwayat At-Tirmidhi Buntan Ahwat Itu bukan kata saya Yukhiru minal, minal huril ini bimashaah. Dia akan dibolehkan memilih sebab dari surga mana di, di, di, di, di suruh memilih mana ini muidul, Aduh ini mau itu mau. Dan ada demesnya orang macam tu. Silakan. Jadi luar biasa menahan marah. Ya, coba kalau kita marah. Daripada kita lampiaskan kemarahan kita Yang hanya menimbulkan kerugian tanpa keuntungan Coba pikir lagi Mending tahan ini amarah Tapi dapat yang semua tadi Terutama bidadari surga tadi Belum lagi dosa kita diampuni Belum lagi kemuliaan kita diangkat oleh Allah SWT Ya jadi ingat-ingat seperti itu. Itu pertama. Ya, makanya ketika ada orang yang menjengkelkan, kita pikir keutawa ini kita bakal tersenyum di tengah kejengkelan. Hmm, kudusak saya gugur. Hmm, derajat saya diangkat. Hmm, juga ini ada kadar ketakwaan dalam diri saya. Ham, ham, ham, ham, ham. dari surga menunggu. Coba, mending ini. Jadi ketika ada orang yang menjengkelkan, kita selalu senyum. Termasuk yang menjengkelkan tuh istrinya. Suka marah ke istri, ngaku. Suka istri menjengkelkan, ya namanya juga manusia. Terus gimana agar tidak marah, tidak membentak, tidak melotot, senyum saja. Nanti istri, kamu kenapa saya nyebelin ke kamu tapi kamu tersenyum? Ada deh, pokoknya kasih tahu gitu. Sebut, satu, orang bertakwa, begitu loh. Umi, mau gak abis jadi bertakwa? Mau banget, tak, ya tak, Kedua, gitu ya. Nanti yang berjadinya terakhir. <laughs> Sebutkan begitu ya. Wallahum. Hukum berobat hati ikhtiar ke psikolog, bagaimana dibarengi doa kepada Allah minta pertolongan, karena kebanyakan bilang itu mah kurang iman. Sholat, ibadah dengan yang benar. Psikolog ahlu jiwa tidak hanya eh, apa namanya psikologi dalam konteks ilmu umum yang bersumber dari barat. Dan teori yang diterapkan, teori-teori yang dilahirkan dari orang-orang ateis, seperti Masiafeli, Sigmund Freud, itu kan orang-orang ateis, melahirkan beberapa teori hasil pengalaman, hasil penelaahan, tapi dasarkan kepada kekafiran. Itu yang jangan. Adapun psikolog yang Muslim, para ulama semuanya psikolog. Para ulama itu semua ahli jiwa. Para ulama banyak mengutip masalah hati. Ini yang kita bahas, Ahmadul Qulub ini masalah psikologi. Jadi bukan psikologinya yang dipermasalahkan, tapi sumber dari ilmu psikologi. Dari orang ateis atau dari para ulama? Konsultasi kita tentang kejiwaan. Ke psikolog yang ateis, yang kafir, ataukah ulama atau ustadz? Sama saja itu secara bahasa disebut psikolog, ahli jiwa ya. Boleh berkonsultasi? Harus. Kalau gak berkonsultasi nanti salah. Para ulama, ustaz umpamanya dengan background pemahaman yang tentang Quran Sunnah termasuk tentang masalah jiwa. Karena mereka mempelajari kitab-kitab dari para ulama tentang kejiwaan. Bisa tahu, oh gejala ini begini, ini begitu, yang lain lagi terapinya begini. Bisa tahu. Ya, konsultasi harus. Kurang iman, kata siapa kurang iman? Justru ini aplikasi dari keimanan. Iman itu harus bertindak berdasarkan ilmu. Kita bodoh, nggak tahu ilmu. Maka lari ke orang yang berilmu. Itu bagus, itu harus. Fasalu Seperti kita sakit, ke dokter oh kurang iman itu justru tuntunan iman tuntutan iman kata nabi salam tadah wa fainalikulidain dawah berobat kalian tentu saja ke ahlinya karena setiap penyakit ada obatnya suruh berobat ke dokter ke herbalis ke siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit secara hissi gitu silakan ya jadi boleh enggak berkonsultasi ke psikolog? Iya, boleh asal psikolognya bukan orang yang bersumber dari orang ateis atau orang kafir, ya. Mohon nasihat agar hati semakin tegar di atas ujian hidup yang silih berganti. Selamat terkadang masih ada saya rasa berkeluh kesah atas keadaan. Pertama kita harus meyakini bahawa ujian, penderitaan, ya, kanyeri, kaperi, kesusahan itu bisa dua. Se pertama, sebagai azab atas dosa-dosa kita. Menyadari hal ini cepat tobat, cepat banyak istighfar. Azab. Allah berfirman: Fama asobakum min musibatin fabimah kasabats aidikum wa an kathir. Apa saja kesulitan musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Padahal Allah telah mengampuni jauh lebih banyak lagi dosa. Tidak semua dosa kita itu Allah azab kontan di dunia. Enggak. Kebanyakan diampuni. Kalau semua dosa Allah azab di dunia, enggak tersisa kehidupan di alam jagat lain. Allah berfirman, Lahu yuakhidullahu nasa bima kasabu ma taruka ala dhohriha min dabbah. Seandainya Allah mengadab manusia semuanya karena dosa-dosanya, adabnya di dunia tak akan ada satu makhluk pun yang tersisa. Makanya Allah katakan, Waya'fu'an kathir, kebanyakan dosa manusia diampuni. Hanya sedikit yang diadab di dunia. Berkata Ali bin Abi Talib r.a ma nazalal bala illa bidham wa marufi al bala illa bitaubah tidaklah turun bala, musibah kecuali karena dosa dan tidak terangkat musibah kecuali karena taubat maka taubat untuk mengangkat musibah kalau taubat, dosa dihapus musibah diangkat berkata Fudail bin Iyad musibah itu tidak hanya Fisik ya, tapi psihis. Menjengkelkannya orang terdekat kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, bahkan mobil motor kita itu. Mogokan, kempesan, rusak, kesenggol orang. Bermasalah kan? Itu azab loh. Berkata Fudail bin Iyad, rahimahullah, in asaitulloha, Ra'aitu dhalika fi khuluqi zawjati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terhadap akhlak istriku, anakku bahkan binatang tungganganku. Istri yang biasanya taat jadinya belein. Anak-anaknya biasa nurut, menjadi membangkang. Pembantunya yang selalu gesit biasa tiba-tiba jadi pemalas. Mobil kita biasa gegeleseran. Eh, mogok ma tidak ada waktunya kempes gitu ya. Kalau kempes mah mau baru mau tidak kan bisanya kena paku ke, ya kena beling ke, dijailin orang ke, atau disenggol orang bermasalah. Kita sumpuk sempit gak? Sedih gak? Ya sedih Kesedihan itu mungkin azab atas dosa kita sebelumnya Kata Fudil Widiyat Kalau aku maksiat kepada Allah Ayak weh gara-gara Istiplik ke sebelumnya Anak menjengkelkan pembantu Tidak menurut Eh bidatang tunggangan yang biasa dia kendari Ngadat gitu Itu dampak dari dosa kita Ya itu pertama tuh Maka solusinya apa? Taubat. Kedua, ujian apa? Penderitaan adalah ujian. Benar enggak kita bersikap ketika menghadapi penderitaan? Bagaimana cara kita mengantisipasi menghadapi Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Kalau dengan cara yang benar, tobat, mendekat kepada Allah, berdoa, konsultasi kepada ahlinya yang bisa memberikan pencerahan, bimbingan, atau solusi gitu ya, maka itu bagus. Maka segera musibah itu akan diangkat dan diganti dengan uh, dengan kebahagiaan. Bagaimana agar kita tenang menghadapi kesulitan itu? Yakini dalam kesulitan itu akan ada banyak keuntungan yang lebih besar daripada kerugiannya. Ruginya hanya satu. Apa? Menderita. Hanya itu. Selain menderita, hanya untung. Pertama, dosa kita gugur dengan musibah itu. Kedua, kesabaran kita melahirkan pahala yang berlimpah tidak terhitung. Innam ma yuafas sabiruna ajruhum bi hisab. Ketiga doa kita dikabul ketika kita menderita. Keempat kemuliaan kita terangkat. Nah ini yang kelima, ini yang membuat kita sumringah dengan musibah. Yaitu apa? Firman Allah dalam surah Al Insyirah yang menyatakan Inna ma'al usri Yusran, inna ma'al usri yusran dua kali Satu kalimat yang sama diulang dua kali Apa maknanya? Setiap satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya Setiap satu penderitaan akan datang dua kebahagiaan setelahnya Makanya pas ada musibah yang buat kita menderita Tersenyumlah, optimislah, berfikirlah ya Dua keuntungan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya Misteri, tapi pasti itu jadi Allah Tinggal menunggu-nunggu gitu Kebahagiaan apa, keuntungan apa yang akan saya dapatkan Yang jelas dua nih Makin hebat penderitaannya, makin hebat kebahagiaan Dua kebahagiaan nanti yang akan datang itu masih misteri, kita tidak tahu kapan datangnya dalam bentuk yang bagaimana, seberapa kadar kebahagiaan atau keuntungannya, masih misteri. Tapi itu pasti datang. Nah, kita tinggal berharap itu. Jadi sumringah ada yang ditunggu. Ayah arp-arpin dalam bentuk kebahagiaan atau keuntungan. Dengan mengingat lima keuntungan tadi dari musibah maka kita akan tetap tenang, bahagia, tidak depresi, tidak stres, tidak sedih, tidak berkeluh, kesah dengan musibah tadi. Ya. Bagaimana cara memperbaiki hati agar tidak seudhon dengan seorang khusnudhon? Maka tidak akan seudhon. Pertama, Suzan itu yakini buruk dilarang oleh Allah. Ijtadibu katiran min adzzan. Inna ba'daz zanni isam. Itu larangan pert. Jauhi kebanyakan dzan. Kedua, suzan itu sedusta-dusta ucapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wadhzanna fa inna dzanna akdzab alhadits." Jauhi oleh kalian suudhan Karena suudhan itu seburuk, seburuk Sedusta-dusta Ucapan Kalau kita ngomong Biasa lu berdosa itu sudah dosa besar Maka Kalau suudhan itu Sedusta-dusta ucapan artinya kedustaan yang paling tinggi Yang paling Terlarang dosanya terbesar Itu yang kedua Ketiga Para ulama wanti-wanti Ya, hindarkan istanibus Jauhi oleh kamu sesuatu Bila sesuatu ini benar Kamu tidak berpahala Kalau salah kamu berdosa Apa sesuatu itu? Suudhan Kita buruk sangka Ternyata persangkaan buruk kita benar Kita tidak berpahala dengan itu Oh benar kan dugaan saya Tidak pahala. Tapi kalau salah dosa besar Lalu apa untungnya suudhan? Ya Keempatnya, seorang mukmin selalu mencari seribu uzur untuk sesuatu yang dia lihat salah dari saudaranya Kalau saudaranya kita lihat salah, saudara kita berlaku salah Maka cari uzur, cari alasan, oh mungkin dia begitu, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia pakai alasan baik Pokoknya cari uzur Cari alasan pembenaran tentang apa yang dia lakukan. Kalau tadi cari udur tidak dapat, maka tuduhlah diri sendiri karena kebodohannya tidak menemukan alasan yang tepat kenapa dia berbuat seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan. Apakah jika kita suka curhat atau bercerita kepada suami Tentang permasalahan di tempat kerja Apakah termasuk gibah? Tergantung isinya Kalau menyebut orang dengan keburukannya, iya gibah ya? Tapi kalau tidak menyebut orang-orang tempat kerja saya ya? Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan seperti itu gitu. Mereka ikhtilat Tanpa menyebut orangnya, nah itu tidak ghibah ya, boleh. Jika ada masalah yang dihadapi, anak-anak yang ingin dibicarakan dengan suami dengan menyebut nama, nggak boleh menyebut nama ya. Cukup menyebut orang secara umum. Ada orang teman saya begini begini begini. Gimana solusinya? Boleh ya, tidak menyebut namanya. Terkait pemilu, bagaimana hukumnya bila imam atau kepala keluarga lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya? Ya bagus, biarkan. Saya juga begitu. Apakah isi tetap boleh menggunakan hak suara atau ikut imam kepala keluarga? Tergantung, suami melarang gak? Kamu jangan milih. Kalau ada larangan, udah, jangan. Pokoknya isi, di mana setiap warga negara atau maka tidak taat ke suami kalau kata suami terserah kamu Milih mangga mau enggak juga masalah dibebaskan boleh nama bertanya solusi agar hubungan suami istri tidak merasa kecewa kepada pasangannya saat ini ada di fase mati rasa karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya ini ihwan apa ahwatnya <laughs> karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya berarti saya yang salah sehingga dia kecewa. Terus kenapa dia yang mati rasa? <laughs> Harusnya itu karena kita salah ya. Kita tebus kesalahan saya nggak mati rasanya hidup gitu. Harusnya puaskan pasangan untuk menebus kesalahannya. Kalau dia sudah bersalah membuat pasangan kecewa, terus mati rasa Itu tambah meren? Atau tambah kecewa pasangan, gitu ya. Pokoknya harus maksimal lah. Saya ngerti ini istri apakah suami? Istri? Yakin? Dari belakang. Dari belakang. Oh iya, dari belakang berarti istri yang bersalah cepat minta maaf ke suami ubah ya kesalahannya berhenti dari kesalahannya tingkatkan eh, perhatian romantisme ya kemudian kelemah lembutan peduli kepada suami gitu selalu senyum pokoknya hibur dengan cara yang menyenangkan suami insya Allah nanti suami akan terbiasa lagi melihat Perubahan isi yang jauh lebih baik Terakhir jangan ada lagi yang nyusuh Afwan anak pakai pen merah Oh iya Apa pendapat Ustadz soal umroh dengan cara cicilan setelah umroh Karena ada Ustadz kita yang membolehkan Secara hukum boleh Berhutang boleh. Al-Quran menyatakan. Ya ayuhaladzina amanu. Iza tadayantum bidainin ila ajalimusamma. Waktubuh. Al-Baqarah 282. Hai hey, orang-orang beriman. Kak, apabila kalian mau saling. Berhutang. Di antara. Sama kalian sampai masa yang ditetapkan. Tulis. Boleh berhutang. Baik dengan jaminan atau tidak. Kalau dengan jaminan. Gadei namanya Dan Nabi SAW juga Suka menggadeikan Barangnya, bahkan ke orang Yahudi Bahkan ketika meninggal Baju zirahnya Baju perangnya sedang Tergadeh di orang Yahudi ya Itu menunjukkan boleh Berutang untuk kebaikan Boleh, ya termasuk untuk Umrah, hukum asal boleh Cuma apakah utama Aftol atau tidak, ini tidak Aftol Shalihahim Rahimahullah menyatakan jangan sekali berhutang kecuali kalau darurat umpamanya anggota keluarga sakit harus ke dokter rumah sakit nggak ada uang silakan berhutang atau nggak ada makanan semestkan ini istri dan anak kelaparan silakan berhutang untuk kebutuhan primer yang paling pokok adapun untuk sekunder, kebutuhan tersier, umpamanya berhutang karena HP-nya sudah jadul, padahal masih bisa. U uh, punya saya HP-nya sudah 6 bulan belum diganti-ganti. 6 bulan masih baru. Akhirnya minjem, enggak ya, boleh, jangan ya. Nah, termasuk untuk umroh, jangan karena umroh tidak wajib. Haji juga tidak wajib kalau belum mampu nggak harus pinjam ya walaupun pinjam boleh boleh kalau kita memiliki andalan untuk bisa melunasi umpamanya saya lagi jual tanah ber, berharga miliaran ingin umroh sekarang mumpung masih memungkinkan tapi nggak ada uang boleh pinjam dulu boleh karena nanti tanah dijual lunas gitu ya bisa insyaallah kalau tidak ada Uh, Borah atau jaminan Minjem Kapan bayarnya? Gak tahu, jangan ya Karena kita gak punya andalan Untuk melunasinya ya. Kalau saya lebih menganjurkan Jangan Jangan meminjam untuk umur atau haji Karena belum mampu ya Jangan paksakan Kecuali sekali lagi Kalau kita ada andalan Andalan untuk bisa melunasinya Baru boleh Cukup ya sampai di sini insya Allah kita jumpa lagi untuk bulan depan kita di Ahad ketiga lagi sekarang khusus bulan ini Ahad kedua ya Subhanakalauhum Billahi Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh